R9, kita lanjutin lagunya Ponceng. Manut ya. Kita mainkan bersama. Romansa Yes. Pikir yes. darurat. Rinal JR. Uji. Bengu. Ini lagu nikmat jeleb ning ati nek kowe ngrasapi lagu iki. bakal kowe sebrono karo pasanganmu. Ora bakal urip sebrono karo R kancamu. Kura <laughs> <laughs> Tua Oh yeah Je yeah, vòl ze eh taua nga